Mitra bisnis lewat sebuah media, seorang warga mempertanyakan kewenangan bea cukai menentukan pajak barang kiriman yang dianggapnya sewenang-wenang. Si penerima paket diharuskan membayar pajak hampir 1 juta untuk barang yang nilainya kurang dari 100 dolar Amerika. Itu karena bea cukai merasa harga paket tidak sesuai dengan harga yang tercantum. Lalu mereka mengubah harga yang ada jadi 190 dolar Amerika sebagai dasar pengenaan bea. Keberatan timbul karena tidak ada penjelasan dari bea cukai kenapa menentukan harga menjadi dua kali lipat dari harga sebenarnya. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Jalur Nugraha Eka Kurir, Johari Zin. Pak Johari, bagaimana komentar Anda? Ya, kalau mengenai tarif yang ditetapkan, itu memang e, dibiarkan cukai ada istilahnya harga yang Yang sudah berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi kalau kita mengimpor satu barang yang baru sama sekali, tentu bea cukai juga tidak punya harga patokan. Nah sekarang kalau ada barang-barang yang sejenis yang kemudian diimpor belakangan, itu harga yang pertama itu bisa oleh bea cukai ditetapkan sebagai patokan. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang uh, sebetulnya tidak sepihak juga. Biaya cukai itu biasanya berdasarkan uh, track record yang sebelumnya atas jenis barang yang sama itu yang mungkin terjadi pada kiriman yang tadi yang disampaikan diti uh, ditetapkan harganya oleh biaya cukai ya jadi sebenarnya biaya cukai memang punya database untuk barang-barang yang memang yang pernah diimport. Kecuali sesuatu yang sama sekali baru, uh, mungkin itu uh, akan menjadi suatu catatan tambahan database buat sukai Tapi kalau barang yang pernah diimport, biasanya di Biasukai sudah ada ada harga patokannya. Kalau terlalu jauh, pastinya mungkin uh, Biasukai tidak akan bisa terima harga yang kita ajukan. Kalau barang yang sama sekali baru didatangkan, patokannya apa dong, Pak? Ya, jadi kalau misalnya tergantung jenis barangnya, jadi saya bahwa barang, -barang itu kan ada HS-nya, ada nomor... harmonized eh ini number yang sudah berlaku seluruh dunia Ya, berdasarkan nomor HS-nya itulah ditentukan besaran import tax-nya atau import duty-nya. Jadi sudah ada semacam pedoman ya, Pak? Eh jadi jenis barangnya sih sebetulnya sudah bisa dicarikan di pasti ada di di HS, di nomor HS. Besaran persentasenya sudah ada. dan kaliannya dari nilai berapa itu kan sangat uh, apa namanya variatif ya, sangat variatif. Nah, kalau di barang yang belum pernah diimport ke Indonesia, dia cukai belum punya harga patokannya. Di, tapi kalau memang yang pernah diimport jenisnya sama begitu, harga yang pernah dipakai sebelumnya itu yang menjadikan patokan oleh bea cukai. Kecuali mungkin harga yang kita masukkan lebih tinggi misalnya, mungkin bea cukai akan pakai yang lebih tinggi itu, gitu. Demikian Joharizin dan saya Rizal Andika